Ustad ustadz yang bisa diistilahkan dalam tanda kutip Tidak ada rotan akar pun jadi Semacam Luqman Ba'abdu, Muhammad Umar As-Sewer, as, as ya. Dan yang lainnya, yang bersama mereka Bagaimana sikapnya? Antum bisa baca Sikap yang sama sekali Tidak menunjukkan keadilan dalam menilai Sikap yang tidak menunjukkan Rahmat terhadap saudaranya Menuduh dengan berbagai tuduhan Padahal saudaranya menginginkan kebaikan bedakan ulama dengan tidak ulama? bedakan Tinggal kita memilih Di situ lepak bedanya Ulama dengan tidak ulama Maka kita jangan terkecoh. Yang kita anggap besar di Indonesia ini sebetulnya semut. Gajah yang kita anggap di Indonesia ini sebetulnya semut. Di sisi lain ada pelajaran juga yang sangat penting. Apa itu asid? Kejujuran. Yang kejujuran itu mahal. Setiap orang bisa mengaku jujur. Saya jujur, saya jujur, saya jujur. Ya. Kalau kata orang Jerman ya sampai bogol tangkem ini. Bilang saya jujur, saya jujur, tapi kejujuran itu mahal. Ya. Tidak setiap orang yang mengatakan saya jujur dan menuduh yang lainnya dusta bahwa dia benar-benar jujur. hanya fakta yang bisa membuktikan hanya fakta yang bisa membuktikan dan bukan ini majelisnya isbiru ya, harus ada kejujuran hanya kejujuran itu yang menyelamatkan kita urusan kejujuran bukan urusan kita hanya dengan manusia barakallahu fikir urusan kejujuran itu urusan kita dengan Allah Allah yang tahu kita jujur atau tidak jujur. Orang banyak bisa kita kelabui, kita bohongi, kita tipu. Ya. Kita manipulasi. Coba lihat tokoh-tokoh politik itu. Ya. Para, para politikus. Kalau kampanye kelihatan semuanya benar. Ya enggak? Janji-janjinya muluk-muluk. Tapi semua bohong, dusta. Gedebus. Oh, gedebus. Ya, itu tadi, bohong, justa. Tipu daya, matar. Hal unadbi'ukum ala man <tinyan> tanazzalus shayaqin. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون الشم وأثرهم كاذبون